Ketua Tenaga Kerjaan LIPI Nawawi Asmat, Pak Nawawi, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau dari sisi Asosiasi Tekstil kan bisa dipahami karena memang ini kan salah satu sektor yang sangat uh, terkena dampak ya daripada apa, kenaikan UMP yang tahun lalu dan dua tahun yang Sebelumnya tekstil, garmen, dan sepatu ini kan industri padat karya yang sangat terkena dari dampak dari kenaikan full MP yang sangat tinggi ini ya. Tapi kan dari sisi lain juga memang beban pengusaha juga berat ketika ada punggutan-punggutan lainnya. Dalam artian baik itu yang wajib maupun yang di luar itu begitu ya. Jadi memang kita bisa pahami. Tapi pada sisi lain memang... Ketika kita bicara kaji ulang THR ya ini agak sulit karena memang biar bagaimanapun itu kan sudah menjadi sebuah kebijakan gitu ya. Yang bisa dilakukan mungkin ya itu adanya bargaining ulang gitu ya antara pengusaha dengan bekerja di level pabrik misalnya ya. Tentunya kan kedua pihak ini sebenarnya yang lebih tahu gitu ya bagaimana kondisi perusahaan, bagaimana kondisi buruhnya juga begitu kan menurut saya. Tapi kalau kemudian dikaji ulang ini agak susah karena biar bagaimanapun yang namanya tunjangan segala macam ini kan istilahnya hak pekerja begitu ya. Tapi mungkin ya inilah kembali lagi memang masalah-masalah seperti ini upah, tunjangan-tunjangan ini yang perlu dipikirkan karena memang biar bagaimanapun di satu sisi mempengaruhi e, perkembangan industri itu sendiri tapi di sisi lain kan juga penting untuk kesejahteraan pekerja. Lantas bagaimana menurut Pak Nawawi agar permintaan dari asosiasi pengusaha tekstil ini bisa cepat menemukan solusi? Menurut saya yang bisa dilakukan sebenarnya adalah bagaimana memaksimalkan peran pemerintah ya. Di satu sisi kan pengusahaan kadang-kadang terbebani dengan adanya biaya-biaya yang di luar operasi gitu ya nah di sini sebenarnya harusnya ada peran pemerintah untuk mengurangi biaya-biaya ini gitu karena menurut saya yang paling besar adalah sebenarnya pengaruh dari biaya-biaya lainnya ini yang terkadang mengganggu perusahaan gitu. misalnya biaya-biaya apalagi di otonomi daerah ini kan ada aja redistribusi-retribusi yang sebenarnya ini tidak perlu dan mengganggu jalannya perusahaan gitu jadi seharusnya dimaksimalkan peran pemerintah untuk mendukung industri padat karya itu sendiri begitu karena kalau kita bicara untuk menghilangkan THR ini sebuah kemunduran kalau menurut saya kan pada realitanya sebenarnya tunjangan THR ini biasanya nanti ada negosiasi di situ di tingkat perusahaan biasanya ada negosiasi dan selama ini kan memang tidak pernah ada gonjangan-gonjangan THR karena memang biasanya itu langsung dinegosiasikan di tingkat perusahaan gitu. Tapi bagaimana cara untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya gesekan antara perusahaan dan pekerjanya, apalagi soal upah dan tunjangan bisa saja menjadi masalah sensitif, Pak Nawawi. Isu THR ini kan terkadang kan yang jadi masalah kan ketika misalnya tidak dibayarkan uh, dan sudah menjadi kewajiban kan biasanya kan gitu. Hmm. Jadi pengusaha sendiri biasanya tidak bisa mengelak gitu kan untuk tidak membayarkan gitu. Karena sangat sensitif ketika ada hari raya dan tidak dibayar ini kedua belah pihak biasanya... Malah menjadi rugi gitu. Misalnya pengusaha tidak membayar pun, biasanya pekerja yang akan menuntut itulah sebenarnya peran dialog di antara kedua pihak perusahaan dengan pekerja untuk bisa menentukan mana yang lebih baik gitu. Nah, tapi di sisi lain saya lebih menekankan kepada bagaimana peran pemerintah begitu untuk bisa mengurangi beban pengusaha, terutama pengusaha padat karya yang faktor-faktor yang menentukan high cost bagi mereka begitu. Kalau sudah keputusan menteri, sebenarnya itu bukan kewajiban begitu ya. Apalagi ini sudah menjadi kebiasaan lama. Ini kan sejak zaman lalu gitu ya itu sejak zaman order lama itu kan demikian pengamat ketenaga kerjaan LIPI, Nawawi Asmat saya Geri Sadewa